Bismillahil ladzi jaana sahrur ramadan sahru unzila fihil qur'an khudal linasi wa baynasi min al huda wal furqan shadu la ilaha illallah rahim wa muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya wal mursalin wa ana wa washabi ajmain Taala Surat Fatir, Surat 35 ayat 29 Biar hidup nggak rugi baik itu di dunia atau di akhirat ini rumusnya Innalazina yasluna kitab Allah waqamus lan Bakalana Nabiyyu Sallahu Anhu wasallam Abusus salam wa adaim arham wa salu bilaili wa nasuniyam tadhu lillajnatabissalam. Puji sykurr millek Allah yang menghadirkan dan memberikan jatah jamuan rahmatnya untuk setiap kita itu tamu agung yang setiap tahun hadir walaupun berbeda karena kehidupan ini seperti layaknya menginjak air sungai yang kita injak bukan air yang sama. Kehidupan ini seperti itu. Detik terus bergulir bukan detik yang kemarin. Waktu terus melaju bukan waktu yang lalu. Masa terus berjalan malah terasa cepat saking nikmat. Ingat semua akan diminta pertanggungjawaban. Berapa miliar manusia yang di alam kubur berteriak ingin dihidupkan seperti kita lagi karena menyesal tidak memanfaatkan waktu dan menyia-nyiakannya ketika hidup. Ini diabadikan dalam Qur'an surat al Munafikun, ayat 9. Rabbi Ya Allah Ya Rabku. Lalla akhartani la azalim qarib. Kembalikan sedetik saja. Saya jadi ingat Audi. Jangan berakhir. Dia mintanya satu jam. Satu jam saja. Kalau di al ayat 9. Dia mintanya satu detik, saking berartinya waktu hidup, lalu minta diher amalnya kembali, ingin mengulangi amal. Penyesalan di awal, pendapatan, penyesalan di akhir, tiada guna. Kenapa Ustadz menyesal selalu di akhir? Karena kalau di awal bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Tapi jangan mendaftarkan diri menjadi orang-orang yang menyesal. Ingat Ramadan tahun ini bukan Ramadan tahun kemarin bisa jadi ini romadon terakhir kita jangan samakan sikapnya dengan romadon tahun kemarin emang tahun kemarin romadonnya gimana yang tahu hanya kita tiiran nakoneng gede pikiran dan saya ini hari ke ke-10 juara ya bertahan tidak tereliminasi ya masih ada bertahan di kajian bertahan di taklim bertahan di taraweh tahu babak kedua sepuluh kedua Biasanya sahab mengalami kemajuan. Sekarang sudah banyak masjid yang mulai gulung tikar. Maksudnya diberesan gitu. Terus kebanyakan peserta Ramadan tereliminasi. Ntarina itikabna di masjid nges mulai pindah ke pasar baru. Kamu. towab, milihan gamis. Milihan lejing. Nges beak gamis nukamari. Banyak istri hari ini bara ragut kasalaki nak, can cair thr na. Aku tuh yang ngesteboga baju, bari ngomong nanti di baju. Mau ngomong aku ngesteboga baju, baju nasi soek-soek, manya rada dicairkan lah, nyagiin Kamari gak Fokus kita mau di sana terus seperti tahun kemarin. Ini ini hal yang mikro. Ada itu di tiap tahunnya Orang sibuk dengan apa yang sudah Allah jaminkan Catat, ini Tauhid Rizkimu sudah tahu alamatmu dimana Catatan Tauhid Rizkimu tahu alamatmu dimana Kenapa kita harus ikhtiar? Karena kita tidak pernah diberitahu alamat rizki kita dimana Maka rizki adalah kejutan Ikhtiar adalah perbuatan Wabizalika umirtu Dari rumah ke sini perintah Allah pulang najong duit sakeresek cokotong jogedanhela bising wadal nu no, apa wadal skolot berarti bising duit munjung kermacul mangih belut teh ambil jangan ambil di rumah ke sini bagi para jombloers tiba-tiba pulang kajian dapat jodoh cokotong. Tanya hela bogohun tuh i cik karena cuka cokot eh, <tik> ihtiarma perbuatan rizki kejutan, ya Allah wabidalika umir umirtu. kan gitu na iptitahke aku begini, karena kau perintah sudah selesai itulah iman, aitina salat menangnaun, yang menang, menang wudu, ya mah menang wudu karena yang membatalkan wudu itu ketika kita sholat kentut bukan membatalkan sholatnya tapi membatalkan wudhunya sehingga harus mengulang sholat itu disebabkan batal wudhunya ini ilmu ayo jelemah sholat taraweh dut hitut sholat we tuli kajebak ustadz g heh aku belum tuli kamu lagi sholat aku denger kamu kentut kok sholat terus dakar sholatnya nggak jawab by wedatkan wudhu Cina. Saya jadi malu ini orang berilmu bingit, ya. si horeng calon mualaf nuker gladi resik latihan sholat, tidak nawn sholat latihan mati wudhu, ya. ya, Awas jangan terjebak. Ramadhan ini harus menjadi Ramadhan terbaik, terbaik di antara Ramadhan Ramadhan yang pernah kita jalankan. Tongkana baju wae kan reker di baraju. Kalau Ramadan dengan saumnya kita hanya ingin mengganti baju kita, Atau ya tama saum orai Sok lihat di Discover Channel, kalau ular, ular mau ganti baju, itu kan saum dulu biar megar. Ya, luruskan niat ah, jangan tahun ini kemudian saumnya ingin berganti gamis dengan THR yang kita dapat. Terus hayang ngoleksi nastar Kue semprit, kue kaleng. Ya, saya dapat pelajaran banyak dari kegiatan-kegiatan manusia ketika Ramadan, Memang ku Ramadhan banyak diindahkan. Nutara ngumpul, ge ngumpul. Sekeluarga sahur bareng, sekampung taraweh bareng, senegara ketemu dalam sholat id. Jangankan manusia kaleng, kue ngumpul. Ibu apa ayah kuek kaleng, gambar ibu-ibu dua anak, perempuan. Oh, eh teteh anak nate lain dua tilu dan catatan itu perempuan bukan janda. Nyake tarakaciri salah kina. Eh teteh budak nate tilu si teteh ngesgede nanisir neta mas pedahan. Tanu duaan aja yang indungnya. Ayah bapakna Ustad setahun sekali balik nate tentara di Namonde. Nukopeahna jangkung. Tah lebaran ma di Garut ngariung dina janini Nini Abi aya. Bener. Kalengge ngariung ku lebaran. Ma. Matang mun lebaran teu ngariung teh ara ku kaleng lah. Tapi hilangkan sifat ngariung riung dahareun. Capek jempol geus bareun nyeunan make semprit dikitu-gitu. No. Yeuh ngaske desa beulah di kota. Ku mixer aya nama ustad Ya kistongkiki tuanwe, tuna naon, ngana naonan ini bisa jadi romadon terakhir, itu yang disayangkan maka berapa manusia yang menjerit, berteriak rabbi laula akartani ila jalinkorib waasaddaqo waakum minas salihin kembalikan ya rob, sedetik saja ke dunia untuk aku mengulang amalku yang salah sugante lain Kitu hirup teh keribadah, di hati perasaan nggak enak, karena lihat auranya ini aura sudahan semua Dan semua manusia bakal sudahhan Bu. Cuman bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kesudahan kita. Dan kesudahan adalah awalan. Akhir itu awal. Maka bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan untuk hidup. Tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itulah jalan hidup. Alladhi holakul mauta walhayata liyabaluwakum ayyukum ahsanu amala. Lahirkan amal terbaik. Apa amal terbaik, Ustaz? Bundan, keikhlasan. Semua manusia binasa. kuluman 'alaiha fan. Semua manusia akan binasa. kuluman 'alaiha fan. Kullu Semua ada masa, kuota usianya habis. Kullu azzali Semua ada masa expire -nya. Tiga ayat yang berbeda tapi maksudnya sama. Kenapa kita masih dihidupkan? Itu kasih sayang Allah untuk kita memanfaatkannya sebelum ending kita didatangkan. Bagaimana amal terbaik kita? Hati-hati dengan amal terakhir. Inna innamal a'malu bil Amal itu tergantung bingkaian akhirnya. Maka pilihannya dua, husnul khatimah, su'ul. Semua manusia akan binasa illal kata para ulama kullu Annasukuluhum halka Semua manusia tanpa kecuali Rek artis, rek perjabat, rek insinyur Tukang bubur, siapapun Semua akan binasa Semua akan binasa Kecuali ilal mu'minin Yang beriman, maka yang diseru Untuk saum itu ya amanu kaharti Pegawaian sahum itu teh kaharti Betkudunahan lapar Haus Bersetubuh, komoanyar panganten, maka siksa yuh. Ya. Tapi keimanan yang bicara. Ah, Engga sebaikin teka hartiga Terus Allah taid te memberikan stimulus padilah bagi orang saum itu Farhatani dua kebahagiaan, li so'im. Bagi orang saum. Kapan? Saat berbuka, saat nanti di surga. Pertanyaannya, ibu bahagia enggak kalau buka puasa? luar biasanya punten ini yang saya dapat DM banyak ke ig khususnya ustad ayat tanggal tuh sakil sakil sakil ker bersama Ustadznya bingung nolak kanu wawuh bingung mending kanu ngustihela jadi saya katakan sudah full book untuk buka bersama kenapa ustad payuk itu Ustadz diundang buka bersama kemarin sama Bu Neti sama Bu Atalia ya di Hilton bunten etas panduk tah sepanduk cabutan tah banyak patwa di sepanduk berbukalah dengan yang manis saya curiga eh ke diri saya sendiri jangan-jangan saya manis tapi jangan terjebak hati-hati tidak cukup berbuka dengan yang manis tapi berbukalah dengan yang jelas percuma manis juga kalau statusnya nggak jelas Setia-hati terjebak berbuka dang, dengan yang manis tapi akhirnya berujung pahit. Berbukalah dengan yang setia karena yang setia pasti manis tapi yang manis belum tentu setia. Tom dikeprokkan dari injapati. Berbukalah dengan keluarga eta jelas. Ngerium di imah. Bahagia pas berbuka katanya tapi beda jangan menutup puasa, menunya sama, waktunya sama tapi hati nggak bisa berdusta, orang puasa, hambar we. Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya ini bab keimanan, belum nanti di akhirat luar biasa maka jalan termasuk manusia yang binasa siapa yang binasa, orang beriman pun binasa illal alimin kecuali yang melengkapi keimanannya dengan keilmuan seperti ini jadi tahu tercapai ibadah teh make ilmu mah aslina ketika kita safar air ada tapi Allah yuridu bikumul yusro. berharap kemudahan ketika safar au alassafarin fatayamamu tayamum aja ye teu ku ilmu mah Ustaz cair cahaya, ayah. iya air ada, hukum tayamum itu wajib sunat sunat kalau ada air jadi wajib kalau tidak ada air, tanambahan elmutah. wajib itu kalau tidak ada air, kenapa tayamum hukumnya sunat, karena ada air bagi siapa? satu bagi yang sakit kutiris langsung alergi, dua bagi yang dalam perjalanan, tekudung bus, Abi badai sholat Taya mumme kan jok Usta dajokma garele Kanukkaca Kacana ya tapak Minyak Urut bala-bala Eta diharap ayanu botak kanu botak <laughs> Pangirim Taya mumme <laughs> semua benda berdebu Ini yang dimaksud suci dalam Debu Katata lagu Taya mumme Nguna maka kehidupan tidak akan binasa setelah ada iman dan ilmu maka janji Allah di surat al-mujjadilah ayat 11 yarfaillahu ladhina amanu minkum wa utul ilma daroja ingin mengangkat derajat ada enggak iman dan ilmu saya enggak kuliah bu saya katakan saya enggak kuliah saya sekolah juga hampir enggak tamat saya sekolahnya di jalan autodidak tapi saya belajar ke Al-Qur'an iman ilmu engkau Aku angkat derajat yarfa'in lauladzina ini janji Allah yang mutlak benarnya dan tidak ada yang Allah ingkari janjinya. Ingin mengangkat derajat ibu, keluarga ibu, anak ibu. Yarfa'in lauladzina amanumin minkum waladzina utul ilma darajatin sing rajin maca Quran, dasarnya iman, nanti Allah kasih jawaban-jawaban persoalan yang sedang melanda kita. Karena Quran itu tibyana likulli syai' penjawab segala persoalan maka ustaz Epi PD ge dawuh jeung Quran ketika Quran dibaca Quran Allah sedang bicara ke kita ketika kita salat kita yang sedang bicara ke Allah itu bedanya maka mun aya masalah teh bawa ka Quran ala Quran moal pasea aslina Bu janji Allah mutlak tiba-tiba ustaz Epi dikutuk jadi ustaz bonga sok maca Quran bonga na Saya lihat auranya aura pembaca Quran di sini. Saya yakin ada 10 hari ini yang sudah khotam Saya yakin. Tapi PR kita tahun ini apa coba di Ramadan kita tahun ini pernah nggak selama hidup khotam terjemah Al-Quran. Nah, jadi kita ngajina ngaji jri ngaji brut ngaji har tengah jinis tengah jirim sami walsayna, sering mendengar tapi asoy maksiat ter sami Contoh. Kenapa orang beriman diancam binasa kalau tidak dibarengi ilmu? Loba nu ngaji tapi ngaji brut resah, anger we. Ngomaca Quran tapi bibir rame hati jempe otak pre karena gawe talalangke. Teu sadar sakeundeung deui jadi bangke. Loba gawe dingke ge eh barang gawe teh capek gawe teu kapake diteke. Nah. Karena yang dibacanya tidak diartikan. Ini persoalan. Maka ngaji teku dulu ayat sayat tapi jeng arti, nah kamu jeng tafsir nama itu pr Ramadan tahun ini, sehingga berimbas keperubahan yang signifikan di perbuatan. Contoh, Allahumma ba baini wa kama ba wal magrib. Pertanyaannya, doa apakah itu? Sepakat ya, tidak ada perbedaan pendapat ya. Berapa persen orang yang hafal arti doa itu? Ai bacaan ibtitah nama Allahumma bayini wa Beres salat leungit sanal amak amekandeui. Di mana Allahumma baid yang tadi? Jangan merasa beriman kalau belum diu, diuji. Maka yang beriman binasa kalau tidak dibarengi ilmu, yang berilmu binasa kalau tidak dibarengi amal. Jadi ilmunya teori aja. Does not every minute practical life give to the lie of your theory. Setiap menit setiap detik Manusia beragama itu Seperti teori saja Religion is all view. Sehingga banyak orang tidak tertarik ke agama itu Disebabkan ah ngaromong hungkul lah Kenapa banyak ateis hari ini? Karena kecewa dengan orang-orang yang beragama. Maka saya buka ibtidahnya. Alhamdulillahillazhi uhzilafihi Al-Quran Bersyukur Ya Allah atas engkau datangkan Ramadan yang dengannya diturunkan Al-Quran malah ada satu malam yang diberkahi lailatul Qadar yang lebih baik daripada seribu bulan disebabkan Al-Quran diturunkan. Pertanyaannya, Al-Quran sudah diturunkan belum? Ya tinggal di baraca diartikan, diamalkan dengan ikhlas, maka manusia binasa, kalau tidak berilmu, Al-Quran adalah ilman, nafian, sumber ilmu, warizkon tayiban, diamalkan, jadi hadek, wa amalan mutakobbalan, jadi rizki yang diterima, karena manusia diciptakan untuk membaca Quran, Al-Rahman, al, al quran Holakoh. jadi menjelma tidak sepujudnya jelamah itu Quran, saya pertanyakan ke anak, itu jelamah, kalau sudah jadi manusia, tidak mengamalkan Quran, tidak sholat siapa? curiga, ini manusia apa? memanusiaan non anu peranti boneka ya yeah. monyet wa sholat monyet aja sholat hari gini, nggak sholat tuh di setopan, samsat monyet sholat duha siat sama sholat nah gitu, wauh adan, tiap lampu merah tiap sholat Terus nge-sholatnya, ih tiar, kaleng. Tapi duitnya dicokot, kuno juga monyet. Gitu ya, monyet. Ya, kadang bingung, hirup. Monyet aja sholat. Maka kalau Ramadan luasa waktu di rumah aja, nggak baca Quran, nggak ikutan taklim, nggak pergi ke majelis ilmu seperti ini, ibu ngobrol deh yang tiang listrik. Tiang listrik aja di luar. Hari gini di rumah piknik, tara wisata rohani, ulin ka ga Garut. eh, dareun ngaranana Dodol Piknik. Dodol aja piknik, cik atuh Bu cing era ku Dodol. Padahal Dodol mah cepol, tapi kan piknik. Ibu panik karna kurang piknik. Sok berbukalah dengan yang manis. Ibu tahu ada donat madu. Cik cing era atuh lah ku donat lah. Donat aja di madu. Naha kadenya lumpat. Lain. Jadi ilmu itu meminimalir kemungkinan kita binasa selama ilmu itu di Iman binasa kalau tidak berilmu, ilmu binasa kalau tidak beramal. Amal binasa ini masalah lagi. Kalau tidak ikhlas. Anasukuluhum halalka ilal mu'minin al mu'minu halka, ilal alimin al alimu nahalka ilal, ilal amilin al amiluna halka, ilal mukhlasin. Ujungnya ikhlas. Jadi amal tuh hancur selama tidak ikhlas. Saya punya kasus keren banget merinding tadi saya baca. Jadi ada suami istri berumah tangga berkeluarga. Singkat cerita, beb, aku mau touring tukang motoran. Jika saya motoran Silahkan silakan. Tiba-tiba si istrinya teh, ya apa mengidap penyakit kulit. Jadi murulu kulit nate, kecantikannya mulai melepuh gitu. Tapi ini teh suaminya teh ikhlas banget gitu. Tiba-tiba turing dan pulang turing tehnya, jangan merasa beriman kalau belum diuji. Nu ikhlas mah berat ujiananna. Si salakina teh lolong. Ngismah istrina penyakit kulit budug gitu, siga Nabi Ayub. Eh ditambahan ku salakina teh lolong. Tapi menjaga karena tabrakan. Tapi menjaga keutuhan rumah tangga dengan kekurangannya masing-masing ikhlas, ya. Tapi ujungnya istrinya meninggal duluan karena penyakitnya. Tetangga anak meninggal Jemaah Soleh mah respect kabeh. Kamu teh watirnya. Ngeris di uji pemajikan, penyakit kulit. Terus ayina maut, terus kamu lolong, uang nunga baturan. Cari suami seperti ini jawabannya apa? Tahu nggak? Selama ini aku nggak buta. Cuman menghargai penderitaan istriku yang akan tersiksa kalau dia tahu aku melihat. Ibu Hoyong Caroge jika gitu. Apa pelajaran penting dalam kehidupan ini? Kadang kita harus menutup mata untuk membuat orang lain bahagia. Setuju? Kadang kita harus menutup mata untuk membuat orang lain bahagia. Karena barang siapa yang membahagiakan orang lain, Allah bahagiakan dia. Tidak harus seling ketemu, ai mata sok panggih tara. Cicing di tempat masing-masing tapi kedipna sarua, ya. Kalau menangis babarengan, tatangga, ternyata kehalangan. Ta. kan ngontrak dua-dua nange. Tapi muncirik bareng, bahagia bareng. Kalau sendiri aku berkata-kata, kalau bertemu aku bercengkama. Ya, jadi harus kompak jauh di mata dekat dido? didoa, ah. di dompet waeh. <laughs> Tapi itulah ibu-ibu kadinya waeh. Lupakan dunia. Cukupkan ibadahmu kepadaku nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu nanti aku benahi. Jadi untuk bahagia itu harus ikhlas. Dan bahagia sungguhnya di akhirat hanya satu kalimat bahagia di Alquran. Mereka penduduk surga bahagia. Iya bahagia mangke di di di di akhirat. Akhirnya nama berbahagiaan. Maka jangan lupa bahagiakan. bahagia. Bahagia jangan dengan membahagiakan orang lain. Maka bahagia itu sederhana diciptakan bukan dicari. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul, berkumpullah seperti ini. Saat itu Allah bahagiakan. Bahagia nggak sekarang? Kenapa donat bolong tengahnya? Karena hidup nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hati aku buat kalian. <Syukur> Dalam kehidupan itu ada kotak, berapa sudut? Ada segitiga, berapa sudut? Ada garis, ada awal, ada akhir. Berarti kan? aku mau jadi benda yang tiga tadi kotak, garis, dan sudut aku pengennya jadi lingkaran kenapa? biar gak ada putusnya sama kalian aslina tongariung di dunia hungku silman kotoaka sambungkan yang terputus denganmu wasilul arham bersilaturahmi lah kalian layadhulul jannata qotiun tidak akan masuk surga orang-orang yang mengutuskan yakni ikuti arrahim ibrahim terpisah dengan bapaknya Nuh terpisah dengan anaknya Kan'an, Lut terpisah dengan istrinya. Nauzubillahi min dalik. Sedapur sa sumur sa kasur, sa lembur, sa hancur. Muhammad Rasulullah terpisah dengan pamannya. Daek teh jiga kitu. Mbung urang mah. Maka harus ada iman, ada ilmu, ada amal, ada ikhlas. Tapi ikhlas itu menuntun dan menuntut syarat wa rudduhu wa rasul al mukhlisu nahalka orang ikhlas pun binasa illa mawafako kecuali mengembalikan makna ikhlasnya kepada Allah dan rasulnya karena ikhlas itu di Alquran ada surat al ikhlas ibu, -ibu ma, dititah maca al ikhlas nombok bu baca al ikhlas non ustad tong jayil candi ajar kulhu ta kulhu maapasin apa, <tinyat> apa banget apa ngaran bu ala Surat sebenarnya, tong alaha batu ustad. tabat bat, ta ta bat maapa, insyaAllah. Nah, sampe ngaku islam tuh jika gitu Hey ustad epi kemana, no ditanyana urang. Pedah caludih merennyek. <guluh> Saya kemarin diundang lagi sama trans. Dua kali, ustad ini ayo kita setik. nggak, bukan enggak mau acaranya. Saya anti diwedak, diudak, mbuk. -mm. Sanono ngawadakana geuleuh keuleuh keuleuh keuleuh. Jaramah, oh jaramah. Luar biasa. Jadi ikhlas numpang beratna mah. Nah, Ramadan ini sarana untuk kita menguatkan ekstra keikhlasan karena di antara ama yang paling mengajarkan dan mendidik keikhlasan Ramadan, kalau salat masih bisa lebay. Kamana sih anu tuh salat kaciri gerak ruku sujudna. kemana sih anu tuh caption tuh rek umroh ke di bandara Kaciri kemana sih itu tuh ke mayyar jakat kemana sih itu tuh kerasub Islam syahadat kaciri tapi ayaah tenuhnyirikan orang kersahum nyiin video sama menit <tuk> <tuk> lelah sekali saumku hari ini <tuk> bibirku kering ada yang punya live ghostnya Hayangin seitik Dayak Da. <tuh> Ditanya ku babaturan teh nembalan. Sing ah nanya wae. Naon puasa? Emang mana mah hukum puasa? Di Terpercaya orang mana puasa? Ha. <tuh> Sing ikhlas puasa teh ngosok gigi. Aye behol dipasang. Aye ngosok gigi entu kangkung jiga popoean. Fa <tuh> iza faraqta fa'sab Kalo selalu, ser, satu pekerjaan sudah selesai, kerjakan pekerjaan yang lain. And when you fast, annoy your head and wash your face. Kalo kamu sau minyaki rambut, cuci muka, sese banget. Rami jodra raih, saumte baru buten. Oceh masak naun no, kei oceh. macan nubah padah, ngubah padah acan tuh. Dan sareteni yang aja tipi pelulis. Nululis magelang, mehuras. Oh, kalau lihat saya sejarah kenapa Ramadan itu justru bulan kemenangan perang artinya extra power gagah sehat jika tuh puasa mau puasa tuh nih tuh ikhlas ya, mandi tuh biasa sakudung lila bulan puasa mah sambil menyela minum air malah kamari tengah poena kan ereng-erengan kamarnya Diberitakan dalam satu berita ada seorang pemuda nekat berwudu siang hari dengan kokopan dan rasa marjan. Ke Kemunatilu kali, diutahkena dua kali. Masa kali ke mana? Ayah masuk pertanyaan ke aigi saya, Ustadz bagaimana hukum ketika Ramadan tengah hari? Saya tidak sengaja, tiba-tiba saya berkumur-kumur dengan bumbu rendang, cunang, syao gawe Ke itu, kekemuku bumbu rendang, yang jadi masalah bukan berkumur-kumur dengan bumbu rendang dan memiliki rasanya, kamu tengahjak jakurang, gitu, daurangnya belki, nuhi jimah kekemuku goyobot, Sini ada Valen ya, kabar Valen, teman saya di Hits Radio, Uh, jadi suka ada masuk, Ustad bagaimana hukum berkumur-kumur ke mutiara pagi itu dengan yang memiliki rasa saya kan woles orangnya tu tu nanaon, ngananaonan naha obo ciherang, naha jan, yangan kekemu kuno ayah rasaan memang gogoda romadon wa tu ni sikat paranti ngubah piring we ji irisan mangga tuh, ni kanebo ji kebab Ningali oli cucuk ngali wat korma. tulisan goya ngaki Tulisan Warung nasi suka lapar mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum. Sepanduk nama di bawah. spanduk suku ngagal rantung. mau mungkin kertadarus maa Hastilah keun ngabahasa suatu efek bener ngagebreyas panukna bener we keun ngindomi dicengekan nararesang aya lemon tea, segala rupa Udah langsung eta juga yoyo atuh kodaan ramadhan mah juara penampakan ningali es diboncengge ku batur ngeclakan dituturkeun tuh ningali oli remna jiga orsona tuh cak so. Kumaha enak alun-alun rujak geus narempelna kaca nu kanestren tea. Tak idar liur lah. Dilatih ikhlas, dilatih saleh. Tarbiyatul iradah dikendalikan awan nafsuna, tong nafsu teuing. Wa naf, minal ilal maghrib dibatasi ruang dan waktu, minahkeun kendahar da lain puasa atuh mah. Kalo liatka ma ku tibaan ala dinaminko blikuma. wah puasa orang dulu ma, bu tampak kenal sahur, tampak kenal buka, wisal tapi sudah haram, orang memindahkan tuang, atau dalam panjang jam, masih bersyukur di daerah-daerah tertentu mas swedia, itu ma yang 12 jam puasa te, orang pindah dahar ungkul, eh pindah dahar seharia dilobakkan. Saumnate sare, ustad, bukannya orang saum lalu tidur dia dapat pahala, dapat pahala tidur lain pahala saum. Nanti yang terasa nikmat tidurnya bukan nikmat saumnya. Tong sarewai tu bosen, tiu orok sare. Yang disare gentuhudang-hudang, yang dimandianku teko meren. ulah, nanti yang terasa nikmat tidurnya bukan saumnya. Nah, etamam magrib dah dah harun terpindahkan meja kba tu. Jumalaammejaan nubeteng, jokalaamun saum kitu wae nge saurna maghrib, bukana subuh. Dua tahun kuat. Berarti saum kalong. tong boboa, ya. Bistinkti dihudang gendai. Karena yang panjang umur itu yang mengurangi tidurnya. Saya tidur sehari cuman tiga jam. Terlebih, Ramadan, pulang jam tiga ke rumah. Harus menghidupkan malam-malam Ramadan, biar hati kita hidup. Semalaman tarawainya di deklik, ya. Di acara tuh, sepuluh. Ada imam besar dari Amerika ya nanti yang imam yuk gabung yuk banyak ada 40 artis lebih di sana mudah-mudahan Raisa datang ya Hari patah atinasona Satu lagi istihorohda Raisa menges dihitbahkan ya Ya Allah lembutkan hati isyana Tapi uniknya Tehani nggak cemburu istri saya nggak cemburu ke Ihsan ama damaran boga hitungan muah mungkin. Padahal kan nggak ada yang nggak mungkin, hanya doa yang berubah takdir. Ya, nah, Ramadan, teh sahur doa bulan diijabah doa. Sok, gak ada doa, selesaikan masalah. 30 hari mencari cinta di Ramadan ini, selesaikan masalah dengan doa. Doa ketika menjelang berbuka, maka saya suka ingatkan, hei, tong konsentring, karena kerupuk mie kerupuk oncom, rujak cuka, gak doa didinya ya, ijabah doa, nucan menang jodoh, mentak Allah saat berbuka. Numbukah hutang lo, bayi Allah lunasi. Saya baru lunas hutang, Alhamdulillah. Kecuali hutang jadwalnya. Sok, didinya. Dalam keadaan berwudu, antara azan dan komat, perbanyak sujud jarak terdekat hamba dengan rob setelah sholat ulah Allahumma lantas jalan setelah baca Quran ngaduahlah setelah sedekah nanti ada cerita ya setelah sedekah sokna doa kabudak ke yatim kemarin sama 40 400 yatim di Hilton sok bere kerjajana. budak orang yang jajan gak orang nyeri hatemu orang sakurata Mudak ytimä, yang jajana ku mah, nyri bere, lalu minta doana tapi sing sesuai kapasitas mereka 10 ribu, mintanya pak, mudah mudahan pak Epi sing beli rubikon, mudak mikir 10.000 ribu yang rubikon, <lain> meli olangan. Aminnya mereka tuh bahaya, saya ada di sini doa mereka, sok ketika hujan turun, jadi jadikan ini Ramadan. Bulan keajaiban ya Allah ajaibkan doa-doa kami ya Mujib istajib doa wa idza salaka ibadi anni fa inni Al-Baqarah 186 pak inni korib aku ini dekat ujibu mintalah kepadaku berbisik kepada bumi langit pun mendengar falyastajibuli wal yu'minu bi da'ani kalau kau memintaku gambarkan aku wujudkan laa allah yumyarsudun Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya maka romadhon ini akan menjadi romadhon juara kalau amalan kita juara tapi pesan yang akan saya sampaikan karena ada ada acara selingan sebelum tanya jawab nanti saya punya pelajaran dari sheikh namanya Ibrahim bin Adam siapa bu? Ibrahim jadi orangnya teh soleh mau romadhon teh itikaf dia teh orang-orang kan romadhon yang itikaf domba kaf hayam kap, kap. itikaf jadi saya juga rencana sepuluh hari terakhir matiin handphone sudah istri saya sudah dikasih saya samilyar neng bisinglek balik kalembur bari lahiran sok dikasih samiliar maksudnya samiliar teneng kagarut aa ke -ka masjid samiliar kan Nya sami samiliar gitu duit dimana orang Maksuna, aku mau holiday with Allah untuk mewujudkan doa-doa Nah Ibrahim bin Adam pun sama melikorma, korma, ahrek itikab sepuluh hari. melikorma. korma, ini, ini biasanya praktisinya kita. Si korma anukerdi belite kan komo ibu-ibu maduku salah korma. Sok ngilu milihnya, itu ngilu orang kopi. Nah ketika beres dikilo, aya korma lagra. Diasubkan ku Ibrahim bin Adam, karena keresekna. Kulunan kanu itu, karena ulama. Asubwe ke Masjidil Aqsa, cari ruang, anu paranti parantimana berholwat. Hari pertama mimpi didatangi malaikat. eh uh, sesoleh apapun kamu. Itikap tahun ini tidak aku ijabah doa-doamu katanya. Luas. Naha, seno dayutnya ngehaja seperti tahun-tahun sebelumnya. Aya korma anu lain hak anjin hiji. Balik deui Bu kamadina Madinah korma, kormanu hiji. Tapi geus Opi. Kuma mulangkeunana jar hareup jan tukang. Nya menta diridokeun we. Kang kemari abdi geus ngilokorma, terus penting ngimpii serem sakali Doan teu diijabah. Ya, cenah bade nyungkeun dihalalkeun, eh teu bisa da ieu warung nu 10 urang cenah. Saya boga adi 10, Papai, ga bari ridoan Saking hayang diampuni dosa, diijabah doa dipapay Ibu. Sampai dihalalkan lah. Lalu pergi lagi itikab dan menjadi dapat jawaban doa bahwa doanya Nabi Ibrahim bin Adam kembali di Ijabah. Ini sesuai di buah apel, teh Ketika lapar ke sisi sungai ayah apel ngeliwat, pakai kelapa dicetrok tapi ingat di apel di mana? ke Mun statusnya subhat dicari sepanjang sungai itu kebun apel ayah luas sekali lalu diketemuilah pemilik kebunnya ya cinaabri nuang apel. Bebe jatuhnya jadi riwe. Minta dihalalkan, oh tebisa. bisa, muda itu menghalalkannya. Kudu dibersihan kebon ke Bonkabeh. Karena takut siun jadi masalah di akhirat Bersihan. Sudah beres beberapa bulan. Kamu harus menikah anakku yang lumpuh. Buta tuli, bisa nanawan. Wah, ripuh apel hiji apalhiji. Tapi bayah. Mending ripuh di dunia daripada ripuh di akhirat. Akhirnya mau dia menikah dengan perempuan yang tuli. bisu lumpuh dan buta, ternyata itu simbol saja ruas pas ditinggalkan calon nama gulis arti naon lumpuh tidak pernah kemana-mana melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat bisu tidak pernah gibah, sum'ah gosip tuli tidak pernah mendengarkan informasi yang bukan selain Al-Qur'an gulis teh ternyata hebatnya hanya menjaga makanan apa diberi bonusnya di dunia ini gulis cerita ini saya kisahkan di tiap pengajian kalau saya ingat Eta barudak ngabring kawalungan dengan apa? Plagiat orang mahe. Bu, bulan Ramadan, bulan diijabah doa, kenapa yang halal pun diharamkan? Biar doa kita percepatan dalam ija, ijabah. Di antara percepatan teh satu, apsu salam, sebarkan salam. Mulai tersenyum kepada siapapun. Karena kebahagiaan tersederhana itu adalah jangan menengah bahagia untuk tersenyum. Tersenyum, tersenyum. tersenyum Tuh bahagia. Riwa orang marah tersenyum, aku udah nunggu arisan cair. Lenggu nomorna de'et. Senyum, bahagia. Absus salam, tebarkan salam. Wa muto'am, bersedekah dengan makanan. Sok bubur kancang, sadrem bawa ke masjid. Cina dalahar, nyesa cina marandi. Kubur kacang kan saderim. Ketika saya di luar negeri, umroh, di Yaman, salah satunya, kalau buka puasa bu, makanan teh ke jalan, di karpetan. saya teh nah, naon ya teh pameran, dateng ngerti bahasa Arab. alif Yasin, Karim, bener toko gue, makai Yasin, lain alif Yasin karim lain Yasinnya es krim. Oh, udah saya mama, orangnya pede tepung nya, nanyakan alamat ke. Naha bahasa Arab da geus mah ke Quran, kunaon nya teh aman? Ih dinas siratal mustaqim. Ditunjukeun Bu siratal ladzina. Jadi saya motah diamatak engke umroh barengnya. Sama ka orang Arab pede nanya. Hey, sheikh. kul huwallahu ahad. Dijawab Allah sama. Jadi orang teh jago basa. Nya. Saat diamparkeun Bu. Tafadhol haji halal-halal. Lissaim, bagi yang saum, katanya. Oh, orang artinya nyokot. Wah, apa ini motivasinya? Ittakunnar, wallahu bisikin, mintamratin, jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan sebiji kurma. Bersedekah, anu cane, anu korma, nu naun gitu. Sok, silahkan, tafadol, tafadol. Kusaya balik umroh di amalkun, di dibaitu syukur. Neng, keluarkun karpet, amparkun di jalan. Oh, nu no, noel bu, sangkana dagang. Ah, senambung, oh, uh, tulisan karnu puasa, tulisan isuk nama karnu puasa, dicokot jengkarbetna. Saya setebetah cincin di Indonesia, yang Bali, Kagarutnya. Nah. Garut belum rasul jago sedekah di luar Ramadon, lebih juara di dalam Ramadon, dilipat gandakan sedekahnya. Wasilul arham bersilaturahmi seperti gini pangi OC di mana kan jadi warauhnya kate di surga teh bakal kitu Jika umroh pangi orang Majalaya dalam satu maktab meni atoh teh kang di mana di Ti Majalaya e, Ustad Jungbrung caket atuh jadi dulur nepi ka ne. kan orang Arab bedanya budayana mun orang Arabnya bak janggotong amek itu budaya mereka menghormati mentak urangye nurutanya bak oh atuhun musapan enggak urang teh kopeah tukuran ku sorban Saya jadi menang elmunya oh ngahormat orang Arab mah gitu hiji mangsamah gitu weh orang Arab teh mapay Pas ngeter akhir mah nakis ulas cenah abi mah orang Sukabumi cenah ngan stelanna juga orang Arab habura kan salah Hese orang Indonesia mah di Arabnya kan tidak boleh hukum lampoi orang salat ya Saya teh salat pembatas dompet teh batas sujud saya dicokot dompetna Tapi da teu mungkin di udag mah bae lah. No, penting ulah leungit salat, bae leungit dompet mah. Pas aya deui nu ngaliwat di kieu ku saya teh, kadong ajak da mangkang. Jadi bata salat urang teh. Maksudna tong ngaliwat sia Penting elmu teh di dia teh. Abussalam wa'atimu ta'am wa ta silrul arham tah. elmu ku ja taraweeh wa sallu billayli wa Solatlah, tatkala orang sedang nyenyak tidur nyegerek-kerek tibra berasari kita salat dilatihku tarawih. awas jadi taraweeh untuk membiasakan pembentukan arom biologis lepas dinormadon teh boga tahajud jadi ada yang kurang te naon ce. orang merasa dapat layla tulkadar langsung nuslebaran teh, te ibadah di te maka masjid ibadah tara Ece, maka kamari menang layla tulkadar apa lebih baik daripada seribu bulan jadi itu, ibadah dua minggu gue stok lo bakennya ini ada Allah saya tukang kredit. Jaminannya apa tadhuul jannah lil surga bertakwa saum targetnya supaya kita lebih bertakwa takut kepada Allah yang haram yang halal saja diharamkan apalagi yang halal. Apalagi yang haram, batasannya dari subuh e, sampai maghrib, maka sehat dengan saum ini. Orang operasi saja disuruh saum dulu, benar nggak? Sumutasiho. Sementara itu saja termen ke-1 jam 10 ya. Oke, e, Valen katanya ada ini, charity. Bentar-bentar, nanya, nanya nanti diatur MC ya. Mana, ini panitia, ada beberapa presentasi ketat ya Ramadhan ayam nama wcai wna na no punten no. ya pak ustad diganggu dulu sebentar ini kita ada informasi sedikit dari izi lanjutin yang tadi tentang Indonesia eh, inisiatif zakat inisiatif Indonesia. zakat ya. Insya Allah nanti ada tim dari izi ya akan mendatangi ibu bapak semuanya. Nanti ada slide, silahkan kang langsung diputar saja slide-nya, ya. Nanti ada slide yang dapat kita lihat, ya. Ada beberapa program yang akan kita disampaikan kepada bapak ibu semuanya, dan silahkan siapkan infak terbaiknya. Pinpo, Bukan begitu saja. Alhamdulillah ini lagi Ramadan ya. Maka umat. insya Allah akan Allah ganti dengan melibatkan. Inisiatif Zakat Indonesia. Kepada tim Izzi, silahkan langsung saja ya sambil bergerak. Memudahkan, dimudahkan Diusung sebagai tagline Izi Sebuah pesan dan ajakan Untuk peduli dan saling memudahkan Logo Seolah Easy diambil dari bentuk balon kata Tak hanya sebagai pesan Tapi juga menjadi doa Karena Allah akan melimpahkan kemudahan Pada hambanya yang senantiasa memudahkan Easy hadir dengan visi Untuk menjadi lembaga zakat profesional terpercaya Yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan. IZI pun membawa misi yang mulia. Edukasi, kemandirian, kemitraan. Semua dikelola dengan kaedah syariah. Dan siap berperan aktif hingga level global. Dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki, IZI hadir di 17 kota di Indonesia. Zakat is easy. Inisiatif Zakat Indonesia Memudahkan, dimudahkan Allahumma yasir wa laatu ansir Semoga Allah mudahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wawan Dari Lusun Syukamanli Mengucapkan banyak-banyak Terima kasih kepada Kepalaman Saya telah mendapat Kaki palsu Mudah-mudahan Dapat bermanfaat buat saya juga Iji mendapat Ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Untuk selanjutnya saya mohon kepada Iji bantulah saya karena saya orang yang tidak mampu. Saya eh, mohon bantuannya untuk modal usaha saya. Pelusian. ah dari sebulan. Iya selanjutnya sambil menunggu untuk tim dari Izi untuk yang ingin memberikan sumbangan terbaiknya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, Pak Ustad. Yep. Jadi. Okay, jadi Baik. ini pertanyaan pertama Pak Ustadz, ada yang nanya tentang apa hukumnya mendengarkan musik dalam Islam. Me apa? Mendengarkan musik dalam Islam. Okay. Hukumnya. Al aslu fil mu'amalati al ibaha. asal dari urusan ke dunia ini mubah. Tapi bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi subhat tergantung. Menyikapi dan niatnya. Dan mungkinlah lagu ada sajadah Panjang terbentang diputar di diskotik di Braga misalkan atau di uh, diskotik di sosik ada lagu ini akan datang hari mulut dikunci nggak mungkin lah waduh shape tergantung menempatkannya yang jadi persoalan di musik itu bukan musiknya melalaikan tidak kan sampai ada orang yang tenggelam nggak mau ngapa-ngapain komo merasa jadi video klipnya Yang nate kergaloma krispati kan kandas epitamala nepika dirasapi mony hianati se bisa baripu rium lempak nyanyi Sampai sampai tikebruska susukan nah itu yang jadi haram dari musik ini ini jawaban syariatnya musik itu tidak apa-apa secara pokok di asyuraq tentang syair-syair 127 di Ayat terakhir, kecuali penyair-penyair yang beriman, mereka membuat sair untuk mengalahkan sair-sair kafir. Nasir nggak apa-apa. Banyak orang yang masuk Islam dengan lagu opik nih kan? Bagaimanakah bila saatnya? Saya malam ngobrol semua yang bertato-tato, tadi ringtone orang macet, cina-nawan, sok inget mawat. Jadi orang teh jadi yang cagera yang wudhu, ku lagu tak dengan izin Allah dunia, jadi tergantung lagunya seperti apa dulu the man behind the music itu sendiri tergantung orang yang di belakang musik itu sendiri untuk menggalaukan untuk mengingatkan jadi netra ya, yang jadi masalah ketika musik itu kemudian menjadi melalaikan, tidak ingat kepada Allah, tulahikum amalakum wa'uladukum anzikrillah jangan sampai apa yang ada di keduniaanmu melalaikan, ingat ke Allah next, ada lagi Ada lagi Pak Ustadz, ini pertanyaan, Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Salam, Bagaimana caranya untuk mengingatkan orang tua yang berbuat salah, Tapi tidak membuatnya tersinggung, Bagaimana cara mengingatkan orang-orang yang masih dalam keadaan di zona yang salah, Tapi caranya, inilah dakwah, Bil hikmah wal ma'u idotil hasanah, Benar itu jelas, salah itu jelas Tapi hati-hati dalam menjelaskannya Tidak boleh tergesa-gesa Karena memberikan nasihat itu Mengajak bukan mengejek Setuju? Kadang-kadang ngajaknya bari ngejek Mana sholat sih naraka ya, Tiap ngadakin ada teh naraka Ya sholat yuk Biar dirindukan Allah Yang enak-enak pilih kata-kata yang lejat Mengajak bukan mengejek Merangku bukan memukul Menyayangi bukan menyaingi Membina bukan menghina, mengajar bukan mengajar. Kalau ke anak mah, jangan, tidak boleh. Boleh, tidak. Eta, tinggal ngulik-nuk itu. Eh. Karena di samping berkembang biak, harus berkembang baik. Biar bertahan harus bertuhan, biar tidak lelah harus lillah. Cinta itu bukan hanya menanggalkan, menentukan tanggal. Dan lebihnya meninggalkan, terjadi. Tapi cinta itu men menunggalkan. Ya, Ada pernyataan, ada pertanyaan. Jadi harus, di luar biasa kan bahasanya ya bil hikmah dengan ilmu kalau ke orang tua pak ustadz gimana mau ngasih tahu orang tua uh. oh Ibrahim kan diujinya oleh orang tua perhatikan dulu apa yang dia mau saya punya pengalaman khusus tentang dakwah ke orang tua kadang diujitik ke orang tua kubuda ya ku istri semua dapat uh, ladang itu yang jadi masalah bukan masalahnya bagaimana kata Valen Kalau dapat ujiannya dari orang tua, orang tua emang ada yang salah di mantas syariat mah. Orang tua tadi kedua setelah Allah, maka dari itu saya ikutan, Mang. Ya dulu ah, biar nggak keganggu. Jadi caranya gini, ini pengalaman dulu ya, experience is the best teacher. Jadi si bapak tadi galak pisan, enggak nge tren dulu, sekarang mudah-mudahan Allah muliakan. Ya, yeah. si bapak teh galak pisan ongkoh, okay. mah santrenkeun tapi hasil eu dari pesantren ketika saya amalkan di rumah. Nita sholat, tapi sebabanna si telat kadon ngurus jejer, nya oja pati. <tumaya> nyampe ke nyampekeunana oh si bapak hobina naon? Si bapa teh hobina te black coffee. Padang balik di pesantren teh temongkeun ahlak teh. Baheula mah tara kopi ngopi keur si bapak, pangnyeunkeun euna Keren maneh. Nah, da teu bapak mah santrenkeun. Tapi Sebelumnya saya kasih buku-buku, hasil saya mesantren, nggak mau baca. Sehingga orang, kenapa nggak mau diajak general check-up. Karena takut ketahuan penyakitnya. Si bapak tuh diberi buku, tembong. Wah, nong, nong, buku. Pengenikin mah hela kopi. Diminum kopi mah, alhamdulillah beda aja yang buku. Udah buku mah, tuh bisa diinum. Kopi mah diminum. Pak, amisnya kopi buatan epi. Kamu, kamu tuh baristanya, barisan tentara Allah. Ngenah kopinya. Sing solehnya, bapak nih atau dipanggilin Pak maksudnya lain es lain kopi kopi enak karena diinum buku gue baca lah pak enak kira dibaca karena nggak isti kopi, kopi harti oke enak jadi DKM bu paham nggak maksudnya jadi caranya itu yang harus dipikirkan maka kita berpikirnya cara make min kali plus plus kali min plus kali plus atau min kali min nanti efeknya beda next next ini Pak ini Ada yang nanya boleh nggak kalau lagi puasa pas masak dicicipi masakannya? Oh ini kasus ibu-ibu ini tenanawan. Jadi kalau masak buat buka nih, eh sahur makan masih boleh sih tengahnya. Asahan, cedukan tuh ngelukatnya gue lah. Biasaan, nu jadi membatalkan saum itu melampaui tenggorokan asa ngoso gigi kan baheula aturan saum teh ketat pisan gigi batal ngorong batal hitutna cai batal jeung eueuh gawe hitut kana nu caikeun tiap itu teh cai nah cenah hitutna cai batal kana ada yang kasedot jeung minumku ku bujurat nah ya, sekarang mencicipi pasakan batal teh henteu hm, asal tong diteleng. oh nya cukup sakit, ay urang kurang sasinuk pakai kekemung jadi enggak apa-apa yang penting tidak melampaui tengok rokan ngosok gigi-gigit batang -bata mah odolna diuyuk siap next Oke okay, next selanjutnya Pak Ustadz saya mau tanya apakah bila setelah kita melaksanakan sholat tarawih kita bisa melaksanakan sholat tahajud Salat witirnya setelah salat tarawih atau setelah salat tahajjud. Wah, ini belum paham ini. Harus dijelaskan. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari pun ada berarti muttafaqun alaiy. La witroni bi Tidak ada dua witir dalam satu malam. Mun geus tarawihnya geus. Meuni abong Ramadan, ibadah naon yuk. Ibadah mumpang meupeung. Eweh oh, salat sunat mumpang meupeung. Jadi tarawih 4 4 3 mau empat dulu tidur bangun lagi empat sama gitu tiap hari ge ah ngaji lah Nisradah turun makanan salatlah dah opat capek nunutan lagi sekedeng wudhu dahi jaga malam ngobrol lah opat dahi mau sahur tiga boleh itu yang dilakukan Abu Bakar nu ekstrimah rasul di sholat isya sampai ketemu subuh nangtung saya dicoba kamari jeng barudak taraway on the street di deklik satu jud empat sebelas rakaat itu satu jud alhamdulillah bergetar mereka sampai nangis ditanya kudang ciri lila. <SILENCIO> jadi nunges taraweh mantong ma tahajud de, kecuali formasinya dipecah empat dulu malah umar mati gak helak takut nggak keburu ah witir witir itu ganjil jadi tahajud itu witir taraweh itu witir kiammu teh kiammu leil Wa minallaihifat tahajad bihinna fila talak. Itu yang dimaksud tahajud. cuman rubah ngaran. Mun romadon mataraweh. Sebelum tidur ee, kiam. Kalau setelah tidur tahajud. Etakeneh etake barangnama tai kotok tai kono tai hayam. <inaudible> Jadi enggak ada. Kata Nabi lawitroni filailatin. Kalau sudah taraweh sudah. Kalau mau ya sholat ya syukru Ya, Oke okay, next. Next, Pak Ustad selanjutnya. Uhum. apa hukumnya orang yang berprofesi sebagai tukang bangunan yang setiap hari harus bekerja di proyeknya apakah boleh tidak puasa oh ini masuk kategorinya di Al-Baqarah tentang Soem itu Yuti Kunahu yang berat kalau profesinya seperti itu selama bekerjanya ini boleh diganti dengan Vidya walaupun laki-laki berat di Toronto gitu Makutan barang, ini ada rukshoh, ada keringatan, yuri dubiku Allah berharap dengan fit dihitung volume makan ketika dia makan kasih sedekahnya seperti layaknya ibu menyusui. Ya, jadi ibu hamil ibu menyusui itu boleh di tidak dikodok, komono lahirnya satu tahun hiji mah tidak ngodoa anak, enang es melindungi fidya sekapasitas hitungan fidya itu kapasitasnya sejumlah kapasitas volume kita makan misalnya kalau sekali makan 50.000 sehari 3 kali 150.000 30 kalau ramadannya selamanya tidak tahu misalnya saya lagi hamil guys Yanin kamu nggak puasa hitung wfidyahnya gitu. jadi boleh fidya yang kerja berat mah nyi raha nah, tuh capek. Siap. Siap. Selanjutnya nih Pak Ustaz. Nah. Hmm. Kalau pada salat subuh di masjid sebaiknya sholat tahiyatul masjid dilakukan sebelum atau sesudah azan subuh ulangi pertanyaannya, ada unik ya kalau pada sholat subuh di masjid sebaiknya sholat tahiyatul masjid dilakukannya sebelum atau sesudah azan subuh hmm. karena kalau sesudah azan subuh ada sholat sunat sebelum sholat subuh ini harus paham dulu tahiyatul masjid tenawan. tahiyatul masjid itu Rasul melarang kalau hendak masuk ke masjid Jangan kau duduk dulu lah, tajlis, hatta, rok'atain, sehingga kau sholat dulu dua rakaat. Nah itu namanya sholat penghormatan, tahiyat itu penghormatan. Jadi gugur kalau kita sudah duduk. Eh, tadi Mas Suganteh, bolehkah melakukan sholat tahiyatul masjid di rumah, ya eh, sama tahiyatul imah. Dilakukannya ketika setiap kali masuk masjid sebelum aktivitas nanawan sok sholat tahiyatul masjid dulu. Nah, mungkin orang ini kebingungan karena Mas Buk datangnya tiba-tiba Sudah azan Lalu sholat dia tidak kedapatan tahiyatul masjid karena karena emak komatnya pakai waktu ya takut tidak ujug ujug dua rokaat itu keren kan dua rokaat sebelum subuh itu rokaatnya ini kublasubhi khairu minadunya lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah kalau sholat yang ini yang dua rokaat boleh dilakukan setelah sholat subuh padahal setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah. Tapi kalau yang biasa Dawam lebarkan ku pahalana Rasul membiarkan sahabat yang kemudian melakukan itu setelah sholat subuh ada sahabat Rasul sunat-sunat naon itu nge-salat subuh ya e sholat sunat tanyakan bising aliran anyar cek nabi teh oh aku sayang dengan pahala dua rakaat sebelum subuh yang lebih baik daripada dunia dan isinya makanya aku takut bagi orang yang biasa mah menang seperti Rasul pernah tahajud siang hari di Bohori nya tahajud siang hari karena bagi rasulullah tahajudnya wajib. Jadi lebar mun maka digantinya siang hari karena as-shalatu lidzikri. Salat itu ketika ingat bukan ketika lupa. Rasul malam lupa dikafarati itu mah untuk nabi. Untuk sahabat ini dibiarkan karena lebar ku pahala. Bagi yang biasa silahkan. Tiba-tiba masuk ke masjid nge salat subuh, lebar aku pahala tadi. Asal biasa ya syaratnya. Asal biasa nutu biasa tong menjadikan jadi luar biasa, jadi lebay gitu. Next. Nah, selanjutnya nih Pak Ustadz, mau tanya kalau ada orang yang berhutang dan nggak bayar-bayar, lalu dihutangi, uh, lalu yang dihutangin ini mengikhlaskan tanpa pemberitahuan kepada yang berhutang, hmm. itu gimana hukumnya? Dan kalau yang berhutang sudah meninggal, seperti apa hukumnya? Yang berhutangnya yang sudah meninggal. Itu aja lemah nginjem duit, kadang sok bingung bab nginjem meminjam, mending uh, kia nyangkai mau nginjem, nah, Saan pinjem uang dong sejuta, lain aush sejuta mah, eee aage tilu juta tah mere, meningki tuh. Jadi, jadi beres, atau enggak ada sejuta mah ada juga lima ratus tapi kamu enggak boleh pinjem, nih ngasih aja lebih aman, karena hutang kadang mengganggu persahabatan, jangan sok erat eh jangan nunginjam ke nana, lain nunginjam nak, lempeng, lain nunginjam nama, paling pinjem duit sejuta tiba-tiba len sejuta mah ga ada, baru ada gope, gope dulu mau gapapa pak ustad, pas saya butuh jatuh tempo len mana yang 500 kemarin, sini ustad sehat kemarin aku pinjam berapa? sejuta ustad baru ngasih berapa? 500 ustad masih punya hutang, 500 jadi lebih liar, nah ini faktanya ustad bagaimana mengikhlaskan orang yang berhutang tanpa dia tahu kita ikhlaskan hutangnya etatnya jelematnya liar, nagih terdiberewae Ikhlas ke, kan ada yang begitu terus bagaimana kalau orangnya wafat hati-hati bab hutang mah kalaupun saya mengikhlaskan hutang saya ke pahalian misalkan pahalian urusan beres tapi sama Allah belum beres karena Allah akan bertanya kenapa hutangmu diikhlaskan oleh yang menghutanginya apa nggak ada niat bayar lalu orang itu jengkel kemudian mengikhlaskan atau memang fiur tidak mampu Ini masalah misqala darratir. Bagaimana yang berhutang ini wafat? Rasul tidak mau menyalatkan orang yang punya hutang, walaupun dia sekelas suhada yang mati di jalan Allah, maka bab hutang mah suratnya terpanjang Al-Baqarah 282, salamar ke Muntarawih Maca lila lain sa surat. teteh sa ayat ngan bab hutang. Dan alhamdulillah Indonesia prestasi hutangnya juara, 17 triliun meningkat bulan ini saja. Keren enggak? Nyak keren-keren ku hutang atuh nya gitu lain jadi hati-hati mati membawa hutang kalau untuk urusan manusia udah beres urusan sama Allah belum beres yuk jidwe lah Oke okay, selanjutnya nih Pak Ustadz Assalamualaikum Pak Ustadz Salam. saya Ibu Rina dari Giri Harja Boleh Endah ada hadis jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal hmm. sodakoh sodakoh ilmu jariah yang bermanfaat dan doa anak soleh hmm. sedangkan yang namanya anak meskipun tidak soleh pastikan mendoakan orang tuanya apakah doanya akan diterima Da anak soleh mah doanya itu bukan hanya ucapannya sikapnya hanya anak yang soleh yang berubah takdir keduanya contoh ada anak kecil lelupangan tiba-tiba Om Om amaya tasa alun Hani nopika beres Berantem gerget, anak siapa ini? Nuri tanyakan sahana orang tua. Jadi ketika kita berbuat baik, orang tua kebagian pahalanya. Walaupun kita mungkin wajib mendoakan ma, maka dosa terbesar teh ketika kita sering melupakan menyebut nama kedua orang tua di dalam doa-doa kita. Dan ini yang ditunggu oleh orang kita ya orang tua kita yang sudah wafat di setiap detiknya ada ibu yang sedang diajab, ayah yang sedang diajab karena maksiat pribadinya di akhiratnya. Lalu terhenti seketika ketika ada anak yang mengantarkan doa ke Allah untuk orang tuanya. Cuma masalahnya kita lupa. Nah pertanyaannya adalah bagaimana ini teh anak teh apa nggak soleh tapi sholkan doakan hee he, eh tete soleh na. nubahaya mah ngaku soleh karena nggak doa kan ayah ngarana soleh tapi karena sholat ini salah pertanyaannya ini anaknya merasa enggak soleh tapi sok Heh, justru itu wawalidun solihun yad olahu tanda solehnate mendoakan tuh sudah ya sudah habis-habisnya sudah Atuh, udah panjang pendeknya amplop namasa gitu <tik> <tik> ya Oh ya bagi yang wilayah Jatinangor nanti ada kajian asar Lailatul Qadar judulnya di Masjid Al-Jabar ITB punten bukan di Puri Yatinangor salah malam salah upload iklan dipindahin ke Masjid Al-Jabar ITB nanti Bada Asyar sampai menjelang buka bersama Ustaz E.E. E. Ustaz Evi Effendi ya terus Insya Allah tanggal 10 hari di the Click Square dengan berbagai macam acara dan praktisi hijrah lainnya Tarawe on the square Nawas ngaji on the square diklik square ya yang ada Megatronnya gede yang naripan itu Insya Allah ikuti saja instagramnya makasih semuanya yuk tutup dengan doa biar Ramadan kita juara dan kita termasuk orang-orang yang tidak diberikan kebangkrutan oleh Allah dengan Ramadan ini Allahumma, Allahumma Ya Allah, ya Allah. Nawir, kulubana. nawir kulubana cahayai hati setiap kami, hati setiap kami. Binuri. binuri dengan cahaya, dengan cahaya. hidayatika petunjukmu kama sebagaimana nawartal ardo engkau cahayai bumi ini binuri samsika dengan cahaya mataharimu abadan-abadan selama-lamanya birahmatika ya rahimin, Allahumma ya Allah Sala, salimni selamatkan aku li Ramadan, untuk bulan ramadhanmu wasallim dan selamatkanlah ia Ali Ramadanmu untukku wasallimhu dan selamatkanlah minni amalan-amalanku di bulan Ramadan ini Mutakobbalan Menjadi amma yang kau terima Satu lagi Allahumma Ya Allah Ini aku As'aluka Memohon kepadamu Ilman nafian Ilmu yang bermanfaat Warizkon wasian Rizki yang luas Wasifaan Dan obat mengkul lidain dari berbagai macam penyakit rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kacisitu melikopeah tomat e putih tamat euy asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh